lalu aku aku jujur pernah ngerasain hal seperti lagu ini, Bi. Aku aku pernah ngerasain hal yang ada di lagu ini, cuman bawaan aku santai sih. Santainya gini, ya udah gue cukup tahu aja. Gue mending cari yang lain karena kalau mau di masalahin juga ngapain orangnya juga enggak jeda-jera. Robi tahu orangnya kan. Kita nyanyi buat dia deh, Oke, my guys ya. Ini seharusnya percaya. Yang yang yang udah hafal kalian nyanyi. Jujur membuatku serpa salah Dan Jujur membuatku semakin salah Lalu harus bagaimana lagi Agar kau terima skaku cha ja, ya ja, pasika